Assalamualaikum Saudarluun, berita malam edisi hari ini Rabu 31 Agustus 2016 dibacakan Ardian Indonesia siaga Zika tapi belum pasang pemindai suhu di bandara. Kalau menang Abdullah Puteh aja apa karya jadi staf ahli. Puluhan rumah di Imirah terendam banjir. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serum Serambi FM.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 Pemerintah Indonesia melakukan pengawasan khusus di bandara dan pelabuhan untuk mencegah virus Zika dan belum memasang pemindai suhu badan. Indonesia juga akan mengikuti jejak sejumlah negara dengan mengeluarkan travel advisor atau peringatan perjalanan ke Singapura setelah ditemukan 82 kasus virus Zika di negara tersebut. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah memerintahkan pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara internasional guna mengantisipasi masuknya virus ke Indonesia. Namun sejauh ini, pemasangan alat pemindai suhu badan thermal scanner masih baru dalam rencana. Juru bicara Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan warga Singapura yang memasuki wilayah Indonesia diminta mengisi health alert card atau kartu siaga kesehatan. Darulun bakal calon gubernur Aceh dari jalur independen Abdullah Putih tampak sangat yakin akan terpilih dalam pilkada Aceh 2017. Rasa optimis ini disampaikan Putih saat menjadi narasumber dalam diskusi tentang Pilkada 2017 yang diselenggarakan Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam bekerja sama dengan The Aceh Institut bertempat di Kestariat Kahmi di Gampung Kutabaru, Rabu sore. Selain Putih, hadir sebagai narasumber yakni Zakaria Saman, Cagub yang juga akan maju melalui jalur independen. Saking optimisnya akan menang, Putih sambil berguyon mengajak Apakarya menjadi staf ahlinya jika menang dalam pilkada 2017. Apakarya sendiri tampak senyum mendengar ajakan tersebut. Didampingi calon wakilnya T. Alaidin Syah, Apakarya juga ikut bertepuk tangan. Tidak berbeda dengan Abdullah Putih, dalam diskusi itu Apakarya juga tampak sangat optimis dan ia yakin akan menjadi gubernur Aceh periode 2017-2022. Berlun hujan yang melanda Kabupaten Aceh Barat Daya sejak selasa malam mengakibatkan 62 rumah masyarakat di desa Imirah terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 90 cm. Namun pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hujan mulai reda dan beberapa jam kemudian air yang merendam rumah masyarakat berangsur-surut. Sebagian masyarakat yang sebelumnya mengungsi ke rumah lebih tinggi mulai pulang ke rumah masing-masing. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Abdiya, Amiruddin, mengatakan total masyarakat yang terkena banjir 134 KK. Bantuan berupa baju seragam sekolah, selimut, beras, air, dan bantuan lainnya sudah diserahkan. Sudarlun Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Raffi Amar menyatakan, polisi akan melakukan gelar perkara terkait penipuan terhadap 177 jemaah haji yang ditangkap di Filipina satu atau dua hari ke depan. Ia mengatakan Polri telah memeriksa 63 saksi terkait kasus tersebut, mulai dari korban, petugas imigrasi Indonesia, hingga pihak travel. Menurut Boy, dari pemeriksaan tersebut kemungkinan terdapat dua atau lebih WNI yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga menambahkan dari gambaran tersangka yang sudah ada mereka merupakan koordinator travel dan penghubung antara jemaah haji dan koordinator travel. Petugas imigrasi di Bandara Manila, Filipina mencegat 177 warga negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji. Sebelumnya para jemaah menggunakan paspor Filipina, mereka dicegah sebelum naik ke pesawat Jumat lalu saat menuju Madinah. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun dalam jumpa pers tentang barang bukti yang ditemukan polisi di kediaman Gatot, Beraja Musti di Jakarta. Polisi menerangkan bahwa dua kapsul dan tiga tablet yang didapat di rumah itu adalah ekstasi. Kombes Polisi Awis, Tiono, Kabir Humas, Polda Metro Jaya mengatakan... Polisi juga menyatakan menemukan dua plastik berisi sabu bekas pakai dan empat alat hisap sabu yang mengandung sabu. Ini merupakan barang bukti pendukung yang ditemukan di kediaman AGB. Telah diberitakan pada minggu malam lalu Gatot musti yang baru terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia periode 2016-2021 ditangkap di kamar hotelnya di Mataram. Diduga ketika itu Gatot sedang berpesta sabu, antara lain penyanyi Reza Artamevia dan istri Gatot Dewi Aminah. Dalun Walikota Banda Aceh, Eliza Sadudin Jamal menyerahkan peralatan adat pesiju untuk gampung curi kota Banda Aceh Rabu sore. Peralatan pesiju yang diserahkan meliputi satu buah tirai, satu buah sarung tempat kasur, empat buah sarung bantal, dan satu set perangkat alat pesiju. Bantuan peralatan pesiju ini diserahkan oleh Eliza kepada Ketua Tim PKK Gampung Curih, Herlina Nasri Irianti di Menasah Curih. Selain bantuan peralatan pesiju, Walikota Banda Aceh juga menyerahkan kitab Riyadu Shalihin untuk Menasah Curih yang diterima oleh Imum Gampung Tengku Habukhari Umar didampingi Gesi Curih Irwan Abadi. Walikota Banda Aceh menghimbau untuk terus mengawal, melestarikan dan menjaga nilai-nilai tradisi dan adat istiadat,